Ya. Yeah. Oke, okay. tungkul arwana saja mengatakan dan bilang Gestar kita siang ini. Ratu pop down dur goblok. Summer Serra En dat moet